Aku terima keputusan darimu Untuk memilih dirinya Dan meninggalkan aku Dalam semak berduri Tergores dan terperi Sakit terucap liri Tiran Tak Ooh mm -hmm. mm -hmm.